Indra, selamat siang Selamat siang s i l a k a n Ya, opini saya sih cuma kalau mentinya p e n g e r t i a n a p a r a t u r negara sudah Kayak menyerah begini ya susah Padahal gampang saja misalkan Pakai tindakan hukum yang tegas Pakai p e m b u k t i a n terbalik Sama bikin efek jerai yang betul-betul maksimal、Cara、Saya rasa dengan itu hukum Sebetulnya kalau ada niat ya Oke、okay. Terima kasih Pak Cugi, selamat siang サイアピキルギネメマンバガイカンアイルダ a バキアンコトライトハニャドワチャラバキアンディトンパカントタウイトリフォルシーナマニャアタバキンコトライトトトゥトゥトゥトバシーサイヤヤヤヤン y トゥトゥトゥトゥトゥト 私たちは、私たちのペンシオンと一緒に行くことができます。そして、私たちは、私たちのペンシオンと一緒に行くことができます。そして、私たちは、私たちのペンシオンと一緒に行くことができます。 シラカン Ya contohnya aja kayak Gayus cuma dituntut 8 tahun penjara Ya kan, saya juga mau bisa kalau korupsi 200 miliar t i n g g a l 8 tahun keluar t u h a l a u a k perlu kerja lagi Bisa jadi orang kaya langsung, investasi aja Terima kasih Terima kasih Pak Benny, Pak Harko, selamat siang, silakan Intinya sih gini, tidak ada niat dari pemerintah itu aja ya Karena memang pemerintah、eh, sudah terlalu sibuk Dengan、e, pesta demokrasi Yang sebenarnya kan rakyat Indonesia sendiri yang mau Demokrasi murni Boleh lah bangunya demokrasi yang mungkin negara lain juga tidak ada Yang punya sistem demokrasi seperti ini Mungkin bisa ditawain ya Jadi ya kerjanya hanya cari duit Buat kampanye Pilkada ya kan Bupati lagi kan Bupati gubernur Kemudian ada kampanye patai r lagi kan Ulang tahun patai r ya kan Pemilu presiden Semua dana itu diperoleh dari a s u m s i Dana itu dihambur-hamburkan untuk demi kepentingan politik b e l a k a Rakyat tidak dapat a p a a p a o a b a t a n y a c u m a n t e a n ada dua. Satu, revolusi. Itu nggak bisa ditawar lagi. Kedua, ya suruh aja China untuk menjajah negara kita. Daripada di, duit y a n dibagi hasil kepada para koruptor, mendingan bagi hasil sama orang yang bisa memberikan negara ini dengan baik. Terima kasih. Halo Pak Hari. Ya, selamat sore ya. Ya, silakan Pak Hari. Uh, saya setuju dengan p r o s s n itu Terus ironisnya Bapak Presiden kita、uh, begitu l a n t a n g n Bilang berdiri paling p a n Memimpin untuk menumpas korupsi Tapi ternyata Anak buahnya gak sesuai Sama yang d i o m o n g a n sama dewan pembinaannya Bagaimana itu l a n j u t a n n y a ternyata Terima kasih Terima kasih Pak Hari Ada Pak Sudio Nohalo ファイディガーさん、オレワークの3パレグナパトルのララトスパセンバトル。 パパプレシーンって言ったら、パパパパ a パパパパ n パパパパパパパパ Ternyata itu belum dibersihkan sampai sekarang, bahkan itu titik-titik itu b e r a n a k t i n a k itu menolorkan generasi sampai sekarang. m e s t i n y a itu kan yang mempunyai kekuasaan seperti Presiden, mesti memberikan birokrasi dulu, biar birokrasinya bagus. Begitu dengan cara a potong a p generasi, apa pendidikan, kan bisa sebetulnya diatasi, c u m a kan menteri sekarang. s a y a n n y a kurang pada pinter, cuman pada komentar-komentar dong Itu、si、dia, menteri gak ada komentar, tapi dia harus bekerja Ada Ibu Tesa, halo Ibu Tesa, Tobi Ya, s i l a k a n Ibu Ya,、uh, saya ngeliat h、uh, birokrasi kita ini Seperti、uh, ada peserta mengatakan, memang lidah tidak b e r t u l a n g Demikianlah negara dan bangsa kita ini Birokrasi ini memang perlu d i p e r b a i k i どうしたの Bagaimana kita ini memelihara kemerdekaan yang sudah dilakukan oleh orang-orang dulu. Jadi kita tahu bahwa tatanan ini perlu、uh, su supaya、uh, mereka itu mengerti bahwa negara dan bangsa ini adalah bukan milik mereka-mereka yang punya,、uh, yang punya uh, kekuasaan. Tapi、uh, semua adalah milik sampai dari rakyat kecil sampai yang petinggi-petinggi. バイトリバカシアでパチンダラ、ハロー。 kalau hukum ini n gak g t e g a k sampai kapanpun, Indonesia ini tidak akan beres kalau saya setuju itu, di Indonesia itu harus dilakukan b e r untuk hukuman mati bagi koruptor itu ada satu-satu u n t u k s h o c k terapi gitu Pak ya cukup lah, satu dua orang dikorbankan nanti untuk menyelamatkan negeri ini kalau n g g a k sampai kapanpun ya akan terjadi begini ya, ya baik, terima kasih Pak Chandra, ada Pak Lukman Halo. halo Pak Lukman silahkan terima kasih, terima kasih. sebetulnya kalau menurun kita lihat ya itu pernyataan yang Bapak Prasodjo i t itu, itu itu sebetulnya menyimpang kalau k i t a lihat saja itu k o r u p s o r itu mereka sebetulnya belum tentu tahu bahwa mereka terjerat korupsi setelah dijerat baru mereka sadar kalau, kalau kita lihat rasanya begitu ya urusannya jadi Uh, ini kelihatannya sudah masuk lingkaran Jadi orang baik pun jadi masuk ke lingkaran、uh, kalangan ya Kalau kita sebut ini adalah kalangan hitam Mereka baru tahu kalau gagal Sebetulnya uang 5 miliar itu kan enggak untuk saat ini loh ya Walaupun buat saya besar Kita kalau kita lihat yang ratusan-ratusan m itu 5 miliar itu enggak besar sebetulnya ya Masa sih mereka mau b e r k o r u p s i dengan uang 5 miliar gitu Seperti Angelina Sondak i t u Mereka saya rasa, rasa jadi korban aja gitu ya Jadi kalau menurut pendapat saya itu、uh, Semua ada kaitannya jadi, jadi kalau kita lihat juga Angelina Sondak Begitu berani dia untuk menyangkal Dan tidak mau mengakui perbuatan dia s e p a t u l a ini ada apa di belakang ini Tentu di belakang dia itu Ada Ada kalau kita kasarnya bilang mungkin ada dalangnya, i n i Ya ini susah juga kita nggak bisa salahkan si dalang ini. ini ya, baik pak itu... Lukman, pak Lukman terima kasih kami sudah menangkap apa maksud anda. Sore pak Yes. Ya selamat sore. Silakan, opini nya bapak.、Uh, pertama saya setuju bahwa kerusakan moral itu sudah sangat sulit untuk disembuhkan. Tentu kita bertanya-tanya bagaimana cara menyelesaikannya.、Hmm. menyelesaikannya ini ternyata juga d i p e r p a r a h lagi dengan rekrutmen pegawai negri e sipil dengan cara-cara juga yang seperti terjadi di p e r i o d e p e r i o d e sebelumnya、hmm. menggunakan uang menggunakan kroni dan lain-lain cara yang tidak tidak, tidak baik、hmm. jadi menurut saya ke depan rekrutmen itu harus dilakukan dengan cara membuat sumpah terlebih dahulu memang sumpah-sumpah sudah sering diucapkan, tapi kali ini mungkin sumpahnya sumpah yang パジャリザーのパジャリザーのパジャリザーのパジャリ s ジャンマン・トリル・パーマサラ・ワキル・モン・トリル・パーマサラ・ナイト・トゥ・ー・アルナティ・ダマン・ バカにうと、に言うと、バカに言に言うと、バカに言うと、バカに言うと、バカに言うと、バカに言うと、バカに言うと、バカに言うと、バカに言うと、に言うと、バカに言うと、バに言うと、バカに言うと、バカに言うと、バカに言うと、バカに言うと、バカ a 言う パニカのバグスえっと、ティマガシマリパヨピ。パニコス、ラマトレー、マンスモアユドフ utu Sasaya、カロカンカンカンネマモンモスティビ、イシナラビ、サトサトニエシュウィシザヤシ、ヤングパンカンバカエラ、パリバイビサピ。ティマガシカマリパニコ、パギリス、ラマトレー。 Hey, Silahkan Pak、uh, Saya setuju dengan petak Sebelum-sebelumnya Stroom ya Utama yang Pertama yang kedua juga sih Soal Yang pertama dari sing -sing Soal i musim s optimisme Yang kedua adalah optimisme Dua-duanya saya setuju、uh -huh. Perlu tambahkan bahwa Apa namanya、uh, Ini juga bermuara Kepemimpinan tertinggi kita nih di Indonesia Pak SBI lagi、uh -huh. SBI nya Memang lembek gitu ya Ngomong kalau berbicara、e, Bagus, s antun, intelek dan sebagainya Tapi n gak g mersaikan masalah uh -uh. Ya m i s a l orang melanggar hukum Hukum n gak g ditaati Dia cuma bilang kita harus menaati Kita harus berjalan se sesuai dengan koridor hukum Tapi udah sampai situ doang n Gak g ada t i n d a k a n selanjutnya Mau diapain gitu Jadinya d i a kalau dibilang tadi Masalah、e, birokrasi udah kayak kanker ya Mungkin begitu juga ya、uh. Satu lagi マンガンダイ i d e o l o g i パンダン、ノーラン、マ ideologie、ラ、キラマ、ヤヤ、ギミミニン、ガジャラン、エビロ、サトゥヤラン、ギ、オーロヤポスト、ムシュプル、マガディマ、マガディマ、マガセカマイパジェー。パラヒン、サマトレアマトレイ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ、 ブルーキータールスアリアスジャーラヤーサプリハンコンダムドジュンナムイトジュラジャオルビパラダリパラインドネシアコロプシニアダンバカンプントソペアンブランヤンマンコトマヤッイトイダアカンディアインジャッガスブロムディア3マヤンチャイタマニアイトウワンテイアロディシディイスダニアウワンロコラピカナカタラポリシニアイトメマンジュアコロプリアンダリイングリス Dan dia、uh, akhirnya disidang Dan dia、uh, dikembalikan、uh, ke Inggris、uh -huh. um, Lalu dia di Inggris Minta suaka Tapi karena dia bersalah Dan akhirnya dia dihukum Setimpal、uh -huh. uh, Dihukum mati Nah saya p i k i r kalau Dicontoh gitu ya、uh, Bagi yang koruptor-koruptor ya, Seperti Janus Dia sudah s e l a y a k n y a untuk terima Hukuman mati Atau、um, Seperti d a n a gitu ya Yang sudah jelas e Tapi kalau saya lihat j a d i sangat kronis dan kesian Rakyat Indonesia ini Sudah ada yang、uh, Penyakit kekurangan gizi Sampai gizi buruk Sampai uh -huh. uh, jembatan Pada tewas Karena di korupsi Itu sudah sangat kronis d a n Uh, sudah sepatutnya disempatkan menerima hukuman、yes. yang layak Iya, Terima kasih Pak Rahim Ibu Sari selamat sore Ibu Sari terputus ya Satu telepon berakhir Pak Gilbert silahkan Iya Kalau saya s i h p e k i n i s e k a l i ya Kalau bisa sampai korupsi ini bisa sampai、uh, diberantas ya Karena dikatakan tadi kanker stadium 4 ya Saya bilang s i h sudah stadium 7 ya ブラジャ e の人 i ブラジャーの人は、ブラジャーの人は、ブラジャーの人は、ブラジャーの人は、ブラジャーの人は、ブラジャーの人は、ブラジャーの人は、ブラジャーの人は、ブラジャーの人は、ブラジャーの人は、ブラジャーの人は、r ラジャーの人は、ブラジャーの人は、ブラジャーの人は、ブラジャーの人は、ブラジャーの人は、ブジーラジーの人は、ブラジーの人は、ブラジーの人は、ブラジーの人は、ブラジーの人は、ブラジーの人は、ブラジーの人は、ブラジーの人は、ブラジャーの人は、ブラジャーの人は、ブラジャーのブ